Untuk perempuan, hakikatnya menutup aurat, niku pripun. Soalnya, kulak ada teman, niku rata-rata sandri, tapi kok buten menutup aurat secara sempurna. Nah, kulak pengen ngertos ilmu nih, niku sing jelas pripun. Sampun. ini sudah normal ya. Pakai ini aja. Ini jawab jawab yang Mbak dulu yang gampang <laughs> Ya, yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat dalam mazhab Syafi'i kita tahu auratul mar'ah Fish shalat itu ada pengecualian ilal Wajah wal kufan. Tapi kalau kharij salat adalah jammi'u Badaniha dalam adab syafi'i Tapi dalam sebagian ulama mengatakan Hilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat. Itu dari segi fisik ya, atau dohir. Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi. Menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara, Mungkin fisiknya sudah benar ditutupin, tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting enggak maksiat meskipun buka aurat ya keliru buka aurat sendiri sudah maksiat itu malah aneh lagi itu. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurah itu usahakan yang gohir maupun yang apa, gatin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid Itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid mau ditulis toat itu buka aurat. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. <laughs> Tapi memang ya sudah seperti itu, yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar matkab syafi'i maupun ngikuti yang tidak apa. Syafi'i, tapi filosofinya juga harus kita ikutin, jadi dua-duanya harus kita ikutin. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini, syaratnya orang Islam itu harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang enggak gitu dianggap tidak Islam, itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang enggak melakukan paling banter dianggap fasikoh, atau tidak solikah tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam ya jadi gitu ya jadi karena apa ya ya sudah seperti itu obsesi kita tentu ingin kesolehan ingin kesolehan sebagai perintah seorang lagi jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat misalnya gini kue nak orang alim rana itu bahaya masuk orang alim terus orang anakku pada rata-rata orang itu udah alim gitu nanti terputus dari bapaknya semua tapi hanya sifatnya perintah perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim makanya ulama mengatakan perintahnya Allah perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi enggak makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? syarat. jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu. jadi gampang perintah tentu yang nggak melakukan perintah itu yang kurang baik tapi tidak sampai keluar dari apa Islam karena perilaku kesolehan tuh perintah bukan syarat sehingga Nabi nanti ngendikan beberapa yang masyur itu kan syafa'ati di ahli al min um mati meskipun umatnya yang nggak bener ya tetap dianggap sebagai umat jadi beda perintahnya Nabi si semuanya kalau bisa sholeh harus bisa sholeh tapi tetap ini sifatnya perintah bukan Sarat. nggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya seolah nggak pernah maksiat memangnya Nabi gak pernah maksiat Masih.